Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi Assalatu wassalamu ala rasulullah wa ala alihi wa ashabihi wa mantabi ahum bi ihsanin ilai middin amma ba'd Kau muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Kita berjumpa kembali dalam pelajaran Salah satu usul Iaitu tiga landasan utama yang ditulis oleh Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahab rahimahullahu taala Pada pertemuan yang terdahulu telah kita bacakan apa yang beliau sampaikan yaitu yang terkandung di dalam ilmu setelah mengenal Allah kemudian mengenal nabinya dan mengenal agama Islam dengan dalil Apa yang dimaksud dengan dalil para ulama menerangkan bahwasanya dalil itu adalah yang menunjukkan kepada sesuatu yang dicari ya dalil itu yang dimaksud adalah Al-Qur'an dan As-Sunnah. Ini menunjukkan bahwasanya agama Islam ini ditegakkan di atas dalil yaitu Al-Qur'an dan As Sunnah. Dan ilmu itu adalah yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah Oleh sebab itu dikatakan oleh para ulama Al-ilmu kuala Allahu kuala Rasuluhu Bahwasannya ilmu itu adalah Apa yang dikatakan Allah dan juga apa yang disabdakan oleh Rasulnya Wasallam Sehingga ilmu yang sebenarnya Ilmu yang menjadi pedoman bagi kita Dala mengarungi kehidupan di dunia ini Demi mencapai kebahagiaan Dan keselamatan Itu adalah ilmu Al-Quran dan Sunnah Adapun ucapan para ulama Maka itu adalah penjelas ya, Dan yang memberikan Keterangan ya, Terhadap Firman Allah dan juga Sabda Rasulnya Sallallahu wasallam Dan ucapan ulama bisa jadi Salah ya Pada suatu kesempatan atau suatu bagian. Sehingga yang menjadi dalil itu bukanlah perkataan ulama. Akan tetapi yang menjadi dalil adalah ya ayat Al-Quran ataupun hadis Nabi SAW. Sebagaimana Allah sudah tegaskan dalam surat. An-Nisa ayat 59. فَاِنْ تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّهُ إِلَى اللَّهُ وَرَسُولُ Jika kalian berselisih da, e, tentang suatu perkara, maka kembalikanlah kepada Allah yaitu Al-Qur'an dan kembalikanlah kepada Rasul yaitu As-Sunnah. Maka yang menjadi dalil ya menjadi pedoman itu adalah Al-Qur'an dan Sunnah. Adapun ucapan para ulama, maka itu adalah penjelas ya terhadap dalil tersebut. Sehingga jika bertentangan antara perkataan ulama dengan dalil Maka tentu saja yang kita ambil adalah dalil Yaitu Al-Quran Atau hadis Nabi SAW Oleh sebab itu para ulama kita mengatakan Barang siapa yang menolak Hadis Rasulullah SAW Maka dia berada di tepi jurang kehancuran Dan demikianlah para ulama Mereka senantiasa mendahulukan Al-Quran dan Sunnah Jika sebagian mereka mengatakan al Jika kamu mendapati dalam bukuku atau kitabku suatu yang bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, maka Ambil Al-Quran dan Sunnah dan buanglah pendapatku. Demikianlah yang disampaikan oleh para ulama yang menunjukkan bahwasanya ya para ulama perkataan mereka bukanlah dalil, akan tetapi yang menjadi dalil adalah Al-Quran dan Sunnah. Dan di dalam uh, perkara ini itu dalam apa yang disampaikan oleh Syekh Muhammad Aldulhab beliau menyebutkan ilmu itu pada tiga perkara yaitu mengenal Allah kemudian mengenal nabinyaSA salalam dan mengenal agama Islam karena ini adalah perkara yang paling mendasar perkara yang paling uh, fundamental yang paling penting yang paling pokok oleh sebab itu Beliau mengawali penjelasan tentang ilmu dengan tiga hal ini atau tiga landasan utama. Dan para ulama kita mengapa mereka memperhatikan dan mengawali pelajaran-pelajaran mereka dengan tauhid ataupun akidah? Karena sesungguhnya ya, akidah itu adalah asas ya, yang paling utama, yang paling penting untuk dipelajari dan juga diajarkan dan juga didakwahkan, ya. Sehingga jika kita ingin membangun agama kita dengan benar ya, kita ingin beramal dengan amal yang lurus dan kita ingin berdakwah dengan dakwah yang benar, maka kita harus mempelajari yang paling pertama adalah tauhid dan yang kita harus amalkan yang paling pertama, yang paling utama adalah tauhid. Demikian juga yang kita dakwahkan yang paling utama, yang paling pertama itu adalah dakwah terhadap atau kepada tauhid. Inilah dakwah para Nabi dan Rasul alaihi wassalatu wassalam sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nahl ayat 36 laqad ba'athna fi kulli ummati rasulan an ibudullaha wajtanibut taghut sungguh telah kami utus kepada setiap umat seorang rasul yang menyerukan sembah sembah Allah dan jauhilah tuhan. Ya sehingga ilmu yang paling utama yang harus kita perhatikan yang paling penting yang akan menentukan keselamatan ya seorang hamba di akhirat kelak yaitu adalah ilmu tentang tauhid, ilmu tentang akidah yang semestinya kita perhatikan dari sekian banyak pelajaran-pelajaran agama Islam. Demikian yang bisa kita sampaikan pada kesempatan ini insyaallah taala kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang membahas tentang Beramal dengan ilmu Atau ala amalubihi Yaitu beramal dengan ilmu Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Berikan kepada kita taufik Kepada ilmu yang bermanfaat Dan amal yang soleh Dan semoga Allah mengampuni Dosa-dosa dan kesalahan kita wasallam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh